kemarin sudah kita sebutkan tentang penggunaan dari si kata ajub ataupun fungsinya ya. Kemudian nanti i'rabnya juga sudah ana sebutkan bagaimana mengi'rab dari si kata ajub itu sendiri. Sekarang yang mau kita bahas adalah syarat dari fiil yang dijadikan sigota ajaib. Ditulis ya, anak nggak tulis di bapak tulis. Syarat taajub dengan menggunakan sigo maaf ala atau afil bihi. Ya, jadi pembahasan kita ini adalah syarat untuk ta'ajub dengan sigo ma af'alahu atau af'il bihi. Jadi kalau ada sebuah kata mau kita buat ta'ajub ikut wazan af'alahu atau af'il bihi, ah syaratnya itu harus terpenuhi. Kalau syarat terpenuhi, boleh dibuat menjadi sigo ta'ajub dan kalau syarat tidak terpenuhi, tidak boleh dibuat menjadi si gota ajub. Kalau di buku kita ini kan memang sangat ringkas, hanya dijelaskan sepintas saja. Tapi kalau kita lihat di dalam buku-buku yang lain, nanti itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk membuat si gota ajub. Syarat yang pertama, yaitu dibentuk dari fi'il yang tiga huruf. Itu syarat yang pertama. Jadi, fi'il yang dibuat nanti, yang mengikuti wazan, Uh, af maaf alahu atau afil bihi itu harus fiil yang tiga huruf seperti contoh ditulis jamula, sodako atau doroba ya itu contoh-contoh fiil yang tiga huruf seperti jamula kemudian sodako atau kasuro atau doroba atau kafaro itu diantara bentuk lafad-lafad fiil tiga huruf syarat yang kedua jadi kalau fiilnya nanti lebih dari tiga huruf secara asal tidak bisa langsung diikutkan wazan ma'afalahu atau af'il bihi. Syarat yang kedua, fiil itu adalah fiil yang tam, yang sempurna. Artinya dia butuh kepada Fa'il Atau maf'ul bi Itu fi'il tam namanya ya Karena ada fi'il nanti fi'il nakis Maksudnya, Dia harus fi'il tam Fi'il yang sempurna Maksudnya sempurnanya apa Dia itu adalah fi'il Yang butuh kepada fa'il Atau butuh kepada fa'il dan Maf'ul bi Selanjutnya ditulis Bukan fi'il yang nakis Ya, bukan fiil yang nakis. Seperti kana dan saudara-saudaranya. Kana dan saudara-saudaranya itu fiil nakis. Bukan fiil yang tam. Kenapa? Karena dia fi'il, tapi yang dia butuhkan itu adalah isim dan khobar. Sedangkan fi'il yang tam, itu dia harus fi'il yang butuh kepada fa'il, atau butuh fa'il dan butuh mak'ulun bih. Kemudian syarat yang ketiga dia itu adalah fiil yang musbit Itu kayaknya dibaca musbat itu ya bukan musbit musbat yang ditetapkan Maksudnya di situ adalah tidak didahului dengan huruf nafi Maksudnya fiil musbat itu adalah fi'il yang tidak didahului dengan huruf Nafi. Paham? Fi'ilnya itu adalah fi'il yang musbat. Artinya fi'il yang tidak didahului oleh harfu nafi, Bukan Nafi. Tidak ada fi'il tersebut tidak boleh mengandung huruf nafi. Syarat yang berikutnya fi'ilnya itu adalah fi'il mabniun lil ma'lum. Tidak boleh dari fi'il yang mabniun lil majhul. Jadi fi'ilnya itu adalah fiil yang mabniun lil ma'lum bukan fiil yang mabniun lil majhul Kemudian syarat yang berikutnya Fiilnya itu harus Fiil yang mutasorrif Fiil yang bisa Ditasrif Artinya Fiil itu harus punya Fiil madi Fiil mudari dan fiil amr tidak boleh dibuat dari fi'il yang goyru mutasarrif. Yang dia itu tidak punya mudori atau tidak punya amr. Ya, jadi fi'ilnya itu harus fi'il yang sempurna dalam tasrif. Dia punya tasrif madi, punya tasrif mudori, dan punya tasrif amr. Jangan punya tasrif hanya tasrif madi saja, atau madi sama motorik saja, amarnya tidak punya, itu tidak boleh. Kemudian, yang berikutnya. Tidak berbentuk sifat. Yang mengikuti wazan af'alu. Yang mu'annasnya adalah fa'la'u. Ya. Tidak boleh dibentuk dari sifat atau fiil yang bermakna sifat yang nanti kalau dibawa ke sifat muzakarnya mu itu ikut wazan af'alu, muannasnya ikut wazan fa'lau. Ya, af'alu sama fa'lau. Tidak boleh itu. Seperti contoh Ahmaru Menjadi hamra'u Ahmaru Ikut wazan af'alu Lafad muzakar Hamra'u Lafad mu'annasnya ikut wazan Fa'la'u, itu enggak boleh Atau seperti Ahdoru Mu'annasnya adalah fa'la'u menjadi khadra'u atau khadra'u ya akhdaru menjadi khadra'u itu enggak boleh dibuat menjadi si sigotut ta'ajjub Itu syarat-syaratnya ya Apabila Sebuah fiil terpenuhi syarat-syarat di atas Ditulis itu Koedahnya ya Apabila Sebuah fiil terpenuhi syarat-syarat di atas Maka boleh Dita'ajubi dengan menggunakan dua lafad tadi, ya boleh kita jadikan sigota ajub dengan menggunakan lafad maaf alahu atau afil bihi. Jadi apabila sebuah fiil terpenuhi syarat di atas maka boleh dibuat si kata ajub dengan menggunakan lafaz ma af'alahu atau af'il bihi tanpa menggunakan perantara itu ditulis itu karena nanti permasalahan berikutnya itu kita harus memakai perantara tanpa menggunakan perantara kamya berarti dibuat langsung. Contoh seperti <tuh> ma apa al hawaa Ma apa ya ba al-hawaa. Atau atif bilhawaa. Pembuatannya langsung karena fiilnya Tiga huruf kemudian sempurna toba yatubu atau toba yatibu itu adalah fi'il yang membutuhkan fa'il kemudian dia musbat yaitu tidak didahului oleh huruf nafi kemudian fi'ilnya mabnionil ma'lum Kemudian fi'ilnya mutasorif, artinya punya tasrif madhi, mudori dan tasrif amar. Atau contoh yang berikutnya wa ma'azaba al-maa, pakai ain ya ma'azaba al-maa, alangkah atau betapa jerninya air itu atau menjadi A'zib bil ma'i ya a'dzib bil ma'i itu syarat e, contohnya atau contoh-contoh yang lain ya ajmalas samaa ajmil bis sama'i Atau kalau kita ambil contoh lagi Seperti fi'il karuma Lafad fi'ilnya Karuma Kalau dibuat ka'ajub menjadi oh. Ma'akroma Al-aroba Atau Akrim bil-arobi Alangkah atau betapa Mulianya orang Arab ya Karuma Tiga huruf ya dia fiil dia fiil fi tiga huruf sempurna tam bukan fiil nakis karena dia punya fa'il kemudian dia musbat tidak ada huruf nafinya kemudian mabaniunil ma'lum kemudian mutasarrif paham kemudian dia bukan sifat yang ikut wazan yang muzakarnya fa'alu muannasnya fa'alau Maka kalau dibuat, ma'akroma al-aroba -arob, al atau akrim bil-arobi. Itu contoh yang perlu kalian perbanyak, itu, biar nggak bingung nanti. Contohnya yang mau dilihat. ingatnya, Anda mau ngasih PR ini ya jadi diperhatikan baik-baik permasalahan berikutnya ditulis biar sekalian kita faham tentang bentuk uslub keajub ini apabila fiilnya bukan fiil yang tiga huruf ya Apabila fiilnya bukan fiil yang tiga huruf. Seperti dahroja. Ikut bahasaan fa'lala. Asli empat huruf ini ya. Dahroja. Atau contoh intasoro. Ikut bahasaan. In fa'ala. Ifta'ala ya. Intasoro ikut bahasaan ifta'ala atau contoh inkasara dan contoh yang terakhir istamala ini fiil yang tiga huruf eh tidak bukan tiga huruf baik empat huruf asli seperti dahroja dahroja itu asli asli wazan memang aslinya empat huruf bawaannya kan ada asli tiga huruf ada asli empat huruf yang ini asli empat huruf atau dia lebih dari tiga huruf tapi menggunakan huruf tambahan. Seperti tadi. ya Intasoro ikut wazan ifta'alat. Kata aslinya nasoro. Atau inkasaro ikut wazan infa'ala. Aslinya kasaro. Atau istakmala ikut wazan istaf'ala. Ini tambahan. Paham? Apabila fiilnya bukan fiil yang tiga huruf atau bukan fi atau dia adalah fiil naqis bukan fiil tam ya atau fiilnya itu adalah fiil naqis bukan fiil tam atau yang terakhir yang ketiga berbentuk sifat yang ikut wazan afalu afalu muannasnya adalah fa'la'u. biasanya sifat atau fiil yang menunjukkan makna sifat itu biasanya menunjukkan warna seperti ahmaru warna merah atau aib cacat aroju Ya, Fi'il yang nanti menunjukkan makna sifat Itu biasanya adalah fi'il yang berkaitan dengan warna Atau fi'il yang berkaitan tentang aib Jenis aib pada diri seseorang nah. Nanti kalau mau dibuat dari lafadz fi'il yang seperti itu Yang menunjukkan makna sifat Fiilnya itu nanti, kalau dibuat kesifatnya, tidak boleh ber... Yang muzakarnya ikut wajan af'alu, mu'annasnya ikut wajan fa'la'u. Paham? Ini tiga permasalahan ya. Apabila fiilnya adalah fiil yang lebih dari tiga huruf. Atau fiilnya adalah fiil nakis, bukan fiil tam. Atau fiilnya itu menunjukkan sifat tapi ikut wajan af'alu atau fa'la'u. Lanjutannya, maka kita menjadikan ta'ajub atau membuat fiil ta'ajub dengan fiil-fiil tersebut. ya. Maka kita membuat fiil ta'ajub dari fiil-fiil tersebut, yaitu fiil yang lebih dari tiga huruf. Atau fiil nakis. Atau fiil yang menunjukkan sifat tapi ikut wazan af'alu mu'annasnya fa'la'u. Itu dengan bentuk tidak bersambung langsung. Paham? Fiil-fiil itu ketika mau dibuat, Tidak dibuat dengan bentuk bersambung langsung. Kalau yang tadi kan bersambung langsung ya. Karuma ma akroma. Bersambung langsung antara si gota ajub dengan fiilnya. Paham? Ah, kalau yang kedua ini nanti tidak boleh bersambung langsung. Tapi Paham? Caranya dengan meminta pertolongan atau meminta bantuan pada fiil fiil musaadah. Nanti ana sebutkan lafaz-lafaz fiil musaadah itu. Ditulis aja fiil musaadah. Caranya, caranya kalau mau membuat fiil yang lebih dari tiga huruf atau fiilnya nakis atau fiilnya nanti e, menunjukkan sifat yang mu e, muzakarnya afalu muannasnya fa'lau kita itu tidak boleh membuatnya bersambung langsung. Tetapi mem, dengan meminta pertolongan atau meminta bantuan pada fiil musaada Ya. ditulis contoh-contoh fiil Musa ada yang mengikuti sigo maaf alahu atau afil bihi Contoh fiil-fiil musa'ada yang diikutkan wazan ma'af'alahu atau af'ilbihi. Contoh ma'ajmala. Ini contoh lafad-lafad fiil musa'ada yang ikut wazan si kota'ajub. Ma'ajmala ma'a'zomah. ما أحسن، ما أكبر، ما أصبر، Ma ashadda Ma akthara ma ahabba Kita pakai perantara ini. Paham? Kalau mengikuti wazan maafalahu lafadznya nanti maajmala ma'azama maahsana maa'kbaro, maasghara ma'asadda maaktsara maahabba Ini adalah lafadz-lafadz dari fiil fiil musaada yang yang mengikuti wazan maafalahu Oh, itu kan nanti isim setelahnya ya. Atau kalau mengikuti wazan af'il bihi. Fi'il Musa ada ikut wazan af'il bihi. Contoh. Ajmil bihi. A'zim bihi. Itu di atas itu nanti kalian pindahkan. Ahsin bihi akbaro atau ak, eh, ahsin bihi, akbir bihi, asgir bihi, asdid bihi, aksir bihi, ahbib bihi. Ini lapat bantuan dari fiil fiil musaada yang kita gunakan untuk membantu membuat sigota ajub. Kalau tadi kan kalau kita membuat karuma langsung ma'akroma jamula ma ajmala atau ajmil bihi. Itu mudah tentunya ya kan? Karena fiilnya sudah terpenuhi syaratnya seperti azuba menjadi ma'azaba bisa langsung. Permasalahannya sekarang fiilnya itu fiil naqis. Seperti kana misalkan. Atau fiilnya itu fiil yang lebih dari tiga huruf. Lafaz fiil-fiil Musa'ada ini Kita perantarai Setelah itu Kemudian Ini lanjutan pembuatannya ya Tadi kan Kalau fiilnya fiil nakis Ataupun fiil lebih dari 3 huruf Cara membuatnya tidak boleh disambung langsung Bagaimana caranya Meminta bantuan fiil-fiil Musa'ada Fiil-fiil Musa'ada itu Kalau diikutkan wazan Ta'ajub kalau wazan ma'af ala menjadi berarti seperti tadi yaitu ma'azama ma'ajmala. Kalau ikut wazan af'il bihi berarti menjadi ajmil bihi atau atau a'zim bihi. Nah, cara pembuatan selanjutnya setelah itu kita datangkan masdar dari fiil yang kita ingin buat sigot ta'ajjub tadi. Ya, kita datangkan Masdar dari fiil yang kita ingin membuat menjadi sigot taajub tersebut baik berbentuk masdar sori atau berbentuk masdar muawal baik berbentuk masdar sori atau berbentuk masdar muawwal. Sekarang kita ambil contoh kana Contohnya tulis contoh fiil kana Kalau kita lihat qaidah asalnya kana ini enggak bisa diikutkan wazan ma af'alahu atau af'il bihi ya kan Kalau jamula bisa maajmalahu atau ajmil di Kalau kana tidak mungkin maakwana atau aquin bihi itu enggak bisa kita ambil contoh fi'il kana. Karena kana yang mau dibuat menjadi si gota ajub. maka caranya meminta bantuan dari salah satu fi'il fi'il musaadah. Ya. Kita ambil contoh maahsana, ditulis bawahnya itu. Maahsana Sudah ini ma'ah sana ini sigata'jubnya. Paham? Ini kan termasuk fiil dari fiil musaada tadi ya. Kemudian setelah itu didatangkan masdar dari fiil yang ingin kita ta'ajjub sebelumnya. Afilnya apa di sini? Kana. Berarti kana yakunu kaunan. Berarti kita datangkan kauna sebagai Masdarnya. Nanti dia di situ sebagai maf'ulbihnya tentunya ya. <tik> Ma'ahsana kauna ad-dawai. Ya. Ma'ahsana kauna ad-dawai murron. Ini orangnya suka obat pahit ini. Alangkah bagusnya keberadaan obat yang pahit ini. Pam. Maahsana kauna dibaca kauna kan masdarnya tadi didatangkan kan setelah lafadz fi'il musaada tadi yang diikutkan wazan af'ala. Kauna itu dibaca nasab nanti sebagai maf'ul dari ahsana. Ad-dawa'i sebagai mudhof ilainya. Murron itu sebagai kobarnya kaun karena karena itu kalau dia jadi masdar itu tetap beramal tapi hanya membutuhkan kobar saja kan karena yang mau dibuat jadi si Gotajur tadi kan kalau aslinya kan harusnya dibuatnya begini, maakwana atau akwini bihi harusnya kan begitu tapi karena berhubung karena ini adalah fiil nakis yang membutuhkan isim dan membutuhkan khabar enggak bisa langsung diikutkan sigot ta'ajjub. Jadi bagaimana caranya? Minta bantuan dari fiil fiil sa'ada. Musa'ada. Di antara lafaz-lafaznya tadi yang kita tulis itu. Jadi yang dijadikan sigot ta'ajjub itu adalah fiil apa? fiil musa'adahnya diikutkan wazan sigot ta'ajjub. Kemudian setelah itu datangkan masdar fi'il yang sebelumnya kita ingin membuat jadi sigo ta'jub tadi. Baik masdar sori atau baik masdar mu'awal. Paham? Berarti kalau kita buat masdar sori. Ya, masdar ya, tasrif yang ketiga. Masdar sori. Ma'ahsana kauna. Dibaca kauna di situ. Karena nasab sebagai mafulwi dari ajmala. Ma'ahsana kauna dawai. Tetap harus ada mutaf ilahnya Murron sebagai khobar kaun Tidak bisa langsung dibuat Ma'akwana bidawai enggak bisa Atau akwin bidawai Juga enggak bisa Karena dia adalah fi'il Fi'il nakis Contoh yang kedua, itu tadi Contoh Mas Darsori ya Anda datangkan sekarang Contoh Mas Darmu Awal Contoh yang kedua Fi'il Yukolu Boleh gak secara asal dibuat menjadi Sigo Dibuat Majhul menjadi Yukolu Kalau kalian membuat langsung, itu gak boleh Berarti misalkan kola yakulu, ma'akwa, ma ya gak bisa. Itu gak bisa ya. Cara membuatnya tadi, minta bantuan salah satu dari fi'il, fi'il musa'adah. Kita ambil contoh, ma'ajemalah. Contohnya sekarang, ma ajmala setelah itu datangkan masdar dari sebuah fiil yang kita ingin buat majhul tadi. Fiilnya sini apa? Yuqalu kan? Datangkan masdar baik masdar sharihnya atau masdar muawalnya. Kita ambil masdar muawalnya. Berarti ma ajmala ayyuqala alhaqqa. Ya? Ma ajmala ayyukala al-haqqa. Berbentuk masdar mu'awal. Ma ajmala ayyukala al-haqqa. Berbentuk masdar mu'awal. Kalau dibuat ke Mas Darsorihnya. Ma ajmala qawlal haqqi. Kalau masdar Darsorihnya ya. Itu kalau ikut wazan maaf ala. Berarti kalau diikutkan wazan afilbihi. Berarti ajmil ya bi an yuqala al-haqqo Kalau ikut wazan af'il bihi berarti ajmil bi, bi an yuqala al-haqqo Atau kalau masdar sharihnya ajmil biqaulil haqqi ini agak sulit ini memang ya. Cuman ya memang sudah terlanjur dijalani pembahasannya ya. Kalau cuma sekedar Baca yang di buku itu saja Nanti kalian belajar kitab yang lain Ada fawaid yang lebih malah kalian paham nanti, Jadi sekalian